Pak Alex, selamat siang Ya, selamat siang Ya, kalau mengikuti b i s n i s s and man of opinion ini Lalu memang di negeri kita ini kontroversi begitu banyaknya ya Dan pemerintah dalam mengambil ketijakan atau membuat peraturan itu Mungkin belum melihat kondisi di lokasi atau di lapangan Jadi, main buat peraturan ini, peraturan itu Ini pemerintah ini mau membuat keluarganya sejahtera atau membuat susah di s i yang kedengaran di, di bisnis m e n o n t o n dan berita-berita lain itu selalu yang memisahkan aja ya kalau m a e m i martabat partai mestinya tenaga kerja wanita itu yang diartikan ekspornya jangan r o t a n n y a kalau rotan kalau perlu pemerintah buat dong produksinya bagaimana membuat、uh, industri rotan gitu kan Terima kasih Ya terima kasih Pak Alex Pak Leo selamat siang Selamat, selamat siang juga Bu, Bu Dona Iya、uh, Komentar saya Ya n gak g apa-apa Kalau melarang ekspor rolan itu Tapi pemerintah harus menyediakan lapangan kerja Ekspor barang jadi Jangan Lapangan kerja juga tidak tersedia Akhirnya cadangan dia bisa n gak ada Dua bulan lagi Dolar ribu 9.500 gitu Terima kasih i Ya terima kasih Pak Leo Pak Eski selamat siang Oh iya 山崎さんはパジャラパ a ランク a あるパンファイアンコ a ー a ョン パウンドスラスレスラーガン Tapi、eh, harga jual jangan jatuh banget kasian petaniannya juga. Nah kalau sudah cukup yang kebutuhan domestik hasil e s p o r karena memang banyak ya, produksi apa dari tanaman rotan di Kalimantan kasian tuh walau berjuta-juta hektar e t e r u s nganggur、loh. nggak ada duitnya sama sekali. Bagian kalau d i e s p o r ada duitnya juga cepat tanya harganya bagus makanya、eh, itu harga jual dan lagi, jangan jatuh dan soal u petaniannya jangan m i s k i n terus gitu makasih. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Masih di enam tiga tiga sembilan satu enam puluh Pak Yono silakan. Ya selamat sore Tua, malam t e k a s i h Saya mengatakan bahwa pertama kali ini adalah、uh, kesalahan daripada yang katanya pejabat yang pintar-pintar itu. Ternyata mereka banyak yang b o d o h s e Larnya aja yang a r t i n y a bertumpuk-tumpuk, tapi. Solusinya nggak ada. Jadi dalam hal ini solusinya itu yang terbaik adalah pertama pemerintah itu mau arrangement kepada pabrik furniture di Indonesia seluruhnya dan kemudian dia diharuskan memberikan satu k o t a untuk pembuatan furniture yang berbahan baku rotan. Ya, sehingga dalam hal ini yang kebutuhan、uh, demand di negara-negara yang di luar Indonesia terutama negara China, lalu negara Eropa dan Amerika yang sangat-sangat besar itu, artinya yang sangat tergantung kepada bahan pokok rotan itu sendiri dari Indonesia dan、uh, selama ini kan masalahnya adalah rotan itu dibeli dengan murah-murah gitu menjadi bahan mentah nah sekarang kalau itu diproduksi di Indonesia bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih bagus, nah itu merupakan satu solusi juga Yang artinya selama ini pemerintah lemah dalam hal seperti ini ya Jadi、eh, sekali lagi ingatlah kontribusikan kepada rakyat Apa yang artinya mempunyai dedikasi yang bersifat nasionalisme yang tinggi Bukan hanya sekarang ganti pejabat ganti kebijakan Sehingga dalam hal ini tidak memberikan solusi yang komprehensif dan tuntas kepada bangsa dan negara Itu aja mbak terima kasih Terima kasih kembali selama t sore Pak y o n o b a p a s CFM, selamat sore. Selamat sore, Pak. Silahkan Pak Valentino. Oh, itu masalahnya apa apa. a No m itu berada pada rotan Kalimantan itu yang nggak bisa disalurin ke tempat-tempat yang kekurangan rotan itu. Itu aja masalahnya kalau kita lihat itu. Terima kasih.